Terima kasih bersama simpatik Soteng juga Ramayana kita sambut penampilan dari Devi Aldiva Aurora Salam semuanya Dembong, Kita goyar lagi aguru sama tama berritahan hainia Eusbegi, mga Ads it! Saya minta tepuk-tepuknya ibu-ibu yang dibawa doa